Mitra bisnis guna mengangkat kembali nama bangsa di kancah olahraga global, pakar sosial politik Hermawan Sulistio menyarankan, agar para pemangku kepentingan di bidang olahraga mau all out, melakukan pembinaan secara murni tanpa pamrih, layaknya tindakan seorang bapak angkat yang tengah membina dan membesarkan anak angkatnya. Dan guna membahas di mana peran pemerintah jika pembinaan olahraga dilakukan oleh pihak-pihak di luar lembaga pemerintahan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistio. Baik Pak Hermawan, walau bagaimanapun pemerintah idealnya tetap punya peran ya Pak? Ya, eh, kalau peran negara di sini sebetulnya, kementerian itu mencarikan Bapak-Bapak Asuh itu. Hmm. Contoh yang paling sukses bagi saya meskipun ini juga tanpa campur tangan pemerintah ya. Capa COVID ketika dia mensponsori, eh, memilih untuk eh, trademarknya itu eh, catur gitu. Hmm jadi level dunia semua sekarang kan gitu dia rekrut dia biayai eh, apa eh, tim catur ini meskipun bentuknya klub, tapi mereka main di level nasional gitu eh, eh, apa utut di di, di sponsori betul betul gitu jadi generasi di bawahnya tu tumbuh terus nah, dulu eh, apa bulu tangkis kan ya diserahkan ke jarum tapi jarum kan eh, ketika sebagai klub kemudian dia memproduk eh, memproduksi atlet-atlet tingkat nasional terlalu banyak campur tangan orang pengurus yang nggak ngerti eh, eh, badminton hanya seneng eh, badminton di eh, lapangan RT kebetulan Orang itu jenderal gitu, ngatur-ngatur, jangan yang ini berangkat, yang ini lah no. Cara mukulnya begini ya kacau. Hmm. Hmm. Nah, eh, Bapak-bapak asuh itu. Tapi Pak Her, apa ada contoh dari upaya pemerintah dalam mencarikan Bapak Asuh bagi sektor olahraga nasional? Kalau contoh yang paling gampang kemarin kan sebetulnya dari pemerintah adalah niat baik begitu, tapi pada prakteknya itu belum 100%. Hmm. Misalnya BNI 46 disodorean disuruh ke eh, apa? Poli eh, kan. Hmm. Jadi ada identik kalau poli itu oh BNI 46. Sekarang ditambah bebannya kan ditambah lagi dengan apa? Saya nggak salah saya tenis gitu ya. Hmm. Eh, kemudian kalau karate itu ke BRI gitu. Demikian Hermawan Sulistio, Beni Rahmadi, Pak Seven.